Nah sekarang kita baca Kitab Tawbatul Umpola Masih meneruskan 18 Kalimat hikmah Dari Qubar bin Al-Fattah anhu Kita sudah sampai yang keberapa ini 12 Okay. Ini dengar Sekarang yang ke-13. Beliau mengatakan radhiyallahu an wahdha sadiqata illa al-amin. Dan berhati-hatilah Dari temanmu Kecuali Al-Amin Apa Al-Amin? Yang dapat dipercaya yang punya sifat amanah dan tidak ada orang yang dapat dipercaya ila man khasyallaha Kecuali orang yang takut kepada Allah Nah ini yang ketiga belas ya Dan yang ke empat belas, jadi sekaligus dua ini tiga belas belas ini. Hati hatilah dari temanmu kecuali yang dapat dipercaya, yang punya sifat amanah Di dalam berteman, <tuh> jangan lalai Harus punya sifat hadar, waspada Hati-hati Kenapa? Tidak semua teman itu baik tidak semua sifat teman itu Baik Harus bisa Memfilter Menyaring Mana yang baik eh, Teman itu untuk Kita manfaatkan Mana yang tidak baik Itu kita jauhi Karena yang namanya berteman itu mesti ada apa? Ada Saling Mempengaruhi Saling Mencontoh Nah tidak semua Yang kamu lihat dari teman Yang kamu dengar dari teman Itu kamu contoh Kamu ikuti Ambil dari teman itu contoh yang baik Teladan yang baik Kalau yang tidak baik Jangan, di -ah, jangan diambil Jangan diikuti Itu maksudnya Ya Hati-hati ya, ya. Kecuali Al-Amin Kalau teman tadi betul-betul teman yang bisa dipercaya Itu teman yang sangat apa menyenangkan dan menenangkan, aman kalau punya teman yang amin betul-betul bisa -betul, dipercaya. Kalimatnya itu bisa bah dipegang, perbuatannya bisa bah dipatuhi. Kemudian yang ke empat belas, wala aminah ilan sosy tidak ada orang yang bisa dipercaya kecuali yang takut kepada Allah. Itu harus tahu. Jadi, siapa sih orang yang dikatakan orang yang bisa dipercaya itu? Kriterianya nah, apa? Nah, jangan salah ya, memberi predikat orang yang terpercaya. Alasannya apa? Oh, dia orang yang baik suka ngasih Belum, tentu. Nah, tau Kriteria satu ini Kalau kamu mendapati dia orang yang takut kepada Allah Maka Itu orang yang bisa dipercaya Kenapa? Karena orang yang takut kepada Allah Berarti dia akan apa? selalu menjaga dirinya Baik di saat ramai atau di saat sepi ya kan? Kalau dia takut kepada Allah Baik di hadapanmu atau tidak di hadapanmu <tuh> Kalau dia takut kepada Allah, dia kan selalu apa? Menjaga diri Ya kan? Jadi, eh, orang itu cuma takutnya sama orang, wah, belum boleh dipercaya. Orang yang bisa percaya itu orang yang punya tahu kepada Allah. Nah, itu bisa dipercaya. Ya, walaupun dia sendirian, yang tidak ada orang yang melihat, tetap Allah, dia jaga diri. Itu untuk mengenal apakah orang itu punya sifat amanah atau tidak nah terus kalau ditanya lagi siapa orang yang takut kepada Allah itu nah apa jawabnya nah orang yang menjalankan perintah Allah mengingkari larangan Allah siapa itu orang yang mulia ilmu ulama makan yang bilang betul betul apa Innama Yahshallaha min ibadihin Ulama Hanyalah yang takut kepada Allah Dari hambanya itu ulama Orang ketika dia punya ilmu Dia mengerti ini perintah Ini larangan Dia kerjakan Yang diminta Dia tinggalkan yang hilang Ini yang namanya orang yang Punya takut kepada Allah Orang yang berilmu Dan bermanfaat ilmunya Dipakai ilmunya, diterapkan ya. Itu orang yang punya takut kepada Allah Itu orang yang punya amanah Yang bisa dipercaya Itu yang patut Dijadikan teman Bagus nah, Ini Sehingga apa Saling berkaitan ya Nah, Al-Amin Orang yang dipercaya Yang punya amanah adalah yang punya rasa takut kepada Allah Orang yang punya rasa takut kepada Allah adalah orang yang punya ilmu Yang bermanfaat ilmunya Yang ketika dia tahu ini halal, ini haram Dia ambil yang halal, dia tinggalkan yang haram. Dia tahu ini perintah, ini larangan Dia kejarkan yang diperintah, dia tinggalkan yang dilarang. Ilalan. Itu yang dimaksud Laman, Orang berilmu Jadi kalau ada orang yang tahu Ini perintah, tapi tidak dikerjakan Tahu ini larangan Tapi malah dikerjakan nah, Ini namanya orang belum berilmu Kalau sekedar tahu ya, Tapi tidak di, diamalkan Itu namanya apa? Belum berilmu Orang yang berilmu itu yang tahu Kemudian diamalkan Itu baru berilmu itu baru orang yang takut kepada Allah Itu baru orang yang bisa dipercaya Nah gitu ya Jadi saling saling berkaitan ini Sifat amalna, Takut kepada Allah Dan ilmu Cari teman yang amanah Orang itu amanah Kalau dia takut kepada Allah Perangkat apa kepada Allah kalau dia berilmu dan mengamalkan ilmu? Kalau ketemu orang seperti ini, nah, ambil dia sebagai temanmu. Hmm. Itu barang berharga. Jarang jarang didapat. Hmm. Selesai. Hmm. Kalau dapat, dekatlah sama dia teman persahabat ambil apa teladan darinya nah nih namanya nah pola 14 sekarang yang ke 15. Wa takhashsha 'inda al-qaul. Dan khusyuklah ketika berbicara. Kalau ngomong itu yang yang khusyuk, maksudnya apa? itu selalu berfi, berfikir sebelum berbicara. Itu maksudnya. Khusyuklah ketika berbicara, maksudnya. jadilah orang yang selalu berfikir sebelum bicara. Berfikir apa? berpikir akan apa yang hendak dia ucapkan ini bermanfaat atau tidak kalau bermanfaat lepas kalau ini nggak manfaat tahan nah, nah. Jadi jangan menjadi orang yang apa asal bicara, namanya orang nggak kusut. Kalau bicara tuh yang kusut, pilih-pilih kata, atur bahasanya, timbang-timbang dulu, jangan apa, suka bicara yang spontan tanpa ditimbang tanpa dipikir tak apa apa sedikit yang penting bermanfaat daripada banyak nggak ada manfaat. Ya. Ingat ucapan itu termasuk amalan yang ada hisabnya. Maalfi ruminkaulin ilaladhi rokiibunati tidaklah terlupakan suatu kalimat melengkan di hadapan orang tadi ada malaikat yang menjatuh. Tanya ya pak, kalimat itu dihisap, nggak cuma amalan saja, ya. u omongan -ong itu dihisap. Nah, nggak boleh sembarang bicara, bicara, lah ha? mengumpat, mencaci, memaki, apalagi berbohong. Itu jangan dikira Tidak ada kesitungan yang di akhirat Ada itu semua hitungan Dan itu Kata Nabi SAW Wahal yakubun nasa Apa Din nari Ala wujuhihim Atau ala manakhirihim Illa Hasaidu al sinadihim Tidaklah orang itu ditelungkupkan di neraka pada wajahnya atau hidungnya disiksa di neraka melainkan itu hasil dari yaitu lisan mereka. mereka. Ini harus di, diingat-ingat ya. Sehingga dalam selalu apa? Khusyuk kalau bicara ini bersihil sebelum pengucapannya. Kemudian yang kelapa, yang ke enam belas. Wadillah indah ta'aa dan <tuh> rendahkan dirimu ketika mengamalkan ketaatan. Kerana yang namanya ketahatan itu apa? Ibadah ibadah. Dan ibadah itu adalah Bentuk kita merendahkan diri kita Di hadapan Allah Jadi harus hadir itu Kita ibadah itu Adalah Bentuk kita merendahkan diri kepada Allah Sehingga Selanjutnya sela ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. mengingatkan hendakkan dirimu Tampakkan dirimu sebagai hamba yang rendah yang sangat butuh kepada Rabb-nya. Itu akan apa? Akan menjadikan ibadah tadi nikmat sekali. Kalau dilakukan dengan hasilnya apa? Kesadaran kalau diri kita ini hina di atas. Tanpa pertolongannya kita tidak bisa buat apa-apa. Tanpa ampunannya kita pasti akan binasa. Tanpa rahmatnya kita tidak akan mendapatkan apa kebahagiaan oleh ibadah dengan selalu merasa merasakan dirinya dalam Allah itu kan apa merasakan nikmat ibadah. Kaya enggak mau apa berhenti, mau ibadah. Jika ada orang ibadah, Kayak enggak betah ini, maunya cepat-cepat selesai itu belum. Bisa menghadirkan sifat ini. Karena dia merasa. Seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Seakan-akan tidak butuh ampunan Allah. Tidak butuh rahmatnya. Sehingga. Kurang bisa merasakan nikmatnya ibadah. Tengoklah dia. Ketika melaksanakan ibadah. Hatinya. Pikirannya. <tuh> Menyadari. Ya, tentang kerendahan dirinya dia lawan Allah dia tahu bahasa kan nikmatnya ibadah dan ingin terus ini terus diterima gitu tapi di enggak ya. boleh ibadah itu dengan nama ini harus selalu bangun kita mengenal Allah sebagai hamba yang rendah hamba yang Hamba yang senantiasa kiasa fatir, Butuh kepada Allah Ya yuhun nas Antumun fuqarah Ila Allah Keadaan itu orang yang selalu Butuh kepada Allah Jangan sampai apa? Merasa tidak butuh Butuh butuh ampunannya, butuh rahmatnya, butuh pertolongannya, bantuan hidayahnya, penjagaannya semua. Tanpa itu semua kita tidak akan apa? Bisa merasakan kenikmatan dalam hidup. <tuh> Kemudian yang ke-17, wat <tuh> tasim indal maksiat. Dan Carilah perlindungan ketika jatuh pada kemaksiatan. Dengan apa itu? Yaitu dengan taubat, dengan istighfar, dengan inabah. Kembali kepada Allah Nah Itu namanya orang yang mencari Perlindungan ketiga Jatuh pada <tuh> mahasiswa Orang itu kalau jatuh pada mahasiswa Berarti dia jatuh dalam Posisi bahaya Tidak aman Ya. Terancam dengan apa? Murka Allah. Terancam dengan hukuman Allah. Terancam dengan sisaan Allah. Baik. Kalau sudah sadar? Maka adalah iktisab. Cari pelindungan. Bagaimana? Agar kita terselamatkan dari murka Allah? Tidak ada jalan kecuali kembali kepada Allah. Ya. La maj'a mink illa ilayk. Penggalan hadis. Tidak ada tempat berlindung kepadamu ya Allah kecuali dengan kembali kepadamu. Enggak bisa dengan lari sembunyi. Ingat kisah orang yang mau meninggal tuh? Ketika dia merasa dunia banyak dosa, dia wasiat kepada anak-anaknya apa? Kalau saya mati, bahkan jasa saya ya. Kemudian Hambulkanlah, ya debunya abunya itu dia ditiup angin. Dia mau lari, ini. biar enggak ketemu Allah, biar enggak dihisap, biar enggak dihukum. Tapi Allah maha kuasa. Dikembalikan jasadnya yang sudah jadi abu itu yang dia ditiup angin seperti semula. Kemudian ditanyakan kepada dia apa yang membawa membuat seperti itu. Dia mengatakan apa? Takut kepadamu ya Allah ya. Tidak bisa Lari dari apa? Allah Nah walaupun kamu sembunyi Di mana malam Berusaha menghilangkan jejakmu dengan cara apapun Allah mampu Menemukanmu Sehingga selalu diingat Tidak ada tempat lari dari hukuman Allah Kecuali dengan kembali kepada Allah Bang? Kalau kita merasakan diri kita jatuh pada maksiat, banyak dosanya, banyak salahnya. Cepat sadar. Ya. Celak, pertolongan, celak perlindungan. Di posisi bahaya. Caranya gimana? Istighfar. Tobat. Oh, Inabah. Enggak ada jalan lain kecuali ini mau lari kemana pun aku tidak bisa. Tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah Ta'ala. Ha? Yang terakhir, wasyasyur <Sessizuk> fi amrida alladzina yakhshaunallah. Dan bermusyawarahlah dalam urusanmu kepada orang yang takut Kepada Allah Musyawarah itu termasuk Amalan Besar dalam agama Yaitu Kalau kita ingin menjalani Suatu amalan Butuh kita untuk musyawarah yaitu hasilkan orang yang bisa memberi pandangan kepada kita tentang amalan tadi. Apa pandanganmu? Apa saran dan nasihatmu? Saya mau melakukan ini. Ini. Itu termasuk apa? Barokah dalam amalan. sifat orang yang bertakwa wa anhum syura bainahum urusan mereka itu orang yang bertakwa itu selalu dimusyawarahkan. Dan tadabbur sungguh tidak akan apa menyesal orang yang bermusyawarah. Hmm. Nah. Hal itu Allah Taala perintahkan Rasulnya Alaihi untuk bermusyawarah. Nah. Washawilhum fil amr. Ajak mereka umatmu bermusyawarah dalam urusan urusanmu. Siapa yang diajak bermusyawarah? Aladina <Sessizid> yauf Orang yang punya rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena orang itu kalau diajak musyawarah dimintai pandangannya, sarannya. Itu tandanya orang itu diberi ama, amanah Diberi kepercayaan Sebagaimana dalam hadis Sahih ya. al mustasyar mu'taman Orang yang diminta musyawarah itu Artinya orang yang diberi ama, amanah Maka kalau kamu diminta oleh temanmu Musyawarah itu kamu sadar, Berarti temanmu itu menaruh kepercayaan kepadamu, kamu diberi amanah untuk uh, diminta apa, pendapatnya, sarannya, itu amanah. Kembali kepada kalimat sebelumnya, Walal amin, ada wal al amin ilhaman tidak ada orang yang amanah kecuali orang yang takut kepada Allah maka dari itu jangan kamu bermusyawarah. Kecuali kepada orang yang takut kepada Allah, karena dia itu orang yang beri amanah, yang bisa dipercayai. Wa inna Allahu yaqool, karena sesungguhnya Allah Taala berfirman, Inna ma min ibadil ulama. Hanya yang takut kepada Allah dari hamba itu perakulam. Jadi, maka kalau kita baca tentang trihidupan Umar bin Al-Khattab sewaktu menjadi amir pemimpin, khalifah siapa orang-orang yang diajak masyarakat itu? orang-orang yang berilm, berilmu walaupun masih muda yang dilihat ilmunya bukan sekedar usianya yang dilihat itu ilmunya orang-orang yang bermasyarah pada umat malam khatab itu para kufadil quran menghafal al quran ahlul badar yang ikut perang badar yang Orang yang berilmu Yang memang punya rasa tak berpada Allah Sampai di sini Selesai Riwayat Tentang 18 kalimat hikmah dari Umar bin Al-Khattab anhu Ini penting Ya jadi kalau yang satu dari awal itu bagus, dengan dengan itu baik Nah, kalimat yang sangat hikmat. InsyaAllah kita lakukan yang di baiknya di tempat yang berbata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.